Bab 7. Hidup di antara orang yang menyebalkan Pernah enggak merasa malas ke acara keramaian karena malas bertemu orang? Tidak hanya malas bertemu orang, tapi dalam hati kita sudah berpikir bahwa orang-orang yang akan kita temui akan berperilaku menyebalkan ke kita, tanpa pernah berpikir bahwa kita pun mungkin punya perilaku menyebalkan juga. Pergi keluar rumah, kita harus berhadapan dengan perilaku pengendara yang tidak tertib. Pergi ke tempat umum seperti di mal, kita akan bertemu orang-orang egois di antrian lift atau toilet. Pergi ke acara keluarga besar, akan bertemu saudara yang usil atau mulutnya setajam silet. Rasanya ingin tinggal di rumah saja, menyendiri, dan tidak bertemu orang lain. Daripada jadi dosa, marah dan jengkel karena orang lain, mending nggak ketemu mereka. Demikian yang sering terlintas di pikiran saya. Manusia adalah makhluk sosial. Para ilmuwan dari berbagai disiplin ilmu sudah meyakini itu. Kemampuan berbahasa yang dimiliki spesies kita diduga berevolusi dari kebutuhan berkomunikasi sesama manusia, karena dengan komunikasi kita bisa berkoordinasi untuk bersama-sama bertahan hidup. Spesies kita kemudian berhasil meninggalkan cara hidup berburu dan mengumpulkan buah-buahan menjadi bercocok tanam, revolusi agrikultur yang akhirnya memicu nenek moyang kita untuk tinggal tetap di sebuah tempat, dan akhirnya melahirkan desa, kota, sampai kerajaan. Kemudian perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mengantarkan kita masuk ke revolusi industri. Akhirnya, sampai di masa sekarang di era informasi dan digital di mana kita senang berbagi selfie. Semua ini adalah cerminan keinginan paling mendalam dalam diri kita untuk terhubung dengan manusia lain. Sejak 2000 tahun yang lalu, para filsuf toa sudah menyadari natur manusia yang harus hidup sebagai makhluk sosial. Dalam Meditations, Marcus Aurelius berkata, semua manusia diciptakan untuk satu sama lain. Namun, manusia juga adalah homo homini nyebelin, manusia yang nyebelin bagi manusia lainnya. Kita adalah manusia yang seringkali nyebelin bagi orang lain dengan ulah dan perkataan kita. Di buku saya sebelumnya, Tujuh Kebiasaan Orang Yang Nyebelin Banget Menerbit buku Kompas, dibahas survei yang menunjukkan kalau ada begitu banyak hal-hal menyebalkan yang kita lakukan kepada satu sama lain, baik sengaja maupun tidak disengaja. Manusia saling menyebalkan satu sama lain, misalnya lewat basa-basi ngeselin seperti kapan kawin, kapan punya anak, kok kamu gendutan sekarang, dan lain-lain. Perilaku menyebalkan ini juga termasuk tindakan-tindakan kecil kita, seperti main HP di dalam bioskop, Masuk lift tidak menunggu yang keluar terlebih dahulu, atau segala perilaku tidak tertib di jalan raya. Lagi-lagi, tidak ada yang banyak berubah sejak 2000 tahun yang lalu. Kita sering dibuat sebal oleh orang lain. Di pembahasan sebelumnya mengenai premeditatio malorum, kita melihat bagaimana Marcus Aurelius menjadikan kebiasaan untuk mengawali hari dengan membayangkan semua hal-hal tidak menyenangkan yang dilakukan orang lain kepada kita. People hurt and offend each other. Manusia saling menyakiti dan menyinggung sesamanya, ini kenyataan. Tidak ada tempat dimanapun di dunia ini untuk kita bisa menghindari orang-orang menyebalkan, bahkan di tempat ibadah sekalipun. Mungkin hanya di surga kita terbebas dari perilaku menyebalkan. Karena ini adalah realitas, maka seorang praktisi stoicisme sudah harus bisa mengantisipasinya. Mengharapkan orang jahat untuk tidak menyakiti orang lain adalah gila. Itu adalah meminta hal yang tidak mungkin. Arogan sekali jika kita bisa memaklumi orang jahat memperlakukan orang lain seperti itu, tetapi kita tidak terima jika terjadi pada kita. Itu kelakuan seorang tiran, ujar Marcus Aurelius, Meditations. Kalau dibahasakan ulang, ya wajar dong orang jahat menyakiti orang lain. Yang aneh itu kalau lo berharap sebaliknya. Lebih neselin lagi kalau lo berharap mendapat kekecualian, orang lain boleh disakiti kecuali lo. Siapa lo? Bayangkan betapa seringnya kita membaca tentang perlakuan buruk orang ke orang lainnya. Kita seringkali mengelus dada dan berdecak. Kok bisa ya? Cuma ya sebatas itu saja, kita hanya merasa prihatin jika itu terjadi pada orang lain. Filosofi teras mengingatkan kita untuk selalu siap bahwa kita pun akan mendapat perlakuan buruk suatu saat dalam hidup kita. Saat kita diperlakukan buruk oleh orang lain, apakah kita bisa setenang jika menyikapi pengalaman orang lain? Atau, kita akan marah-marah lebay? Kalau kita renungkan sejenak kata-kata Markus di atas, maka bisa dibayangkan karakter luar biasa dari beliau. Beliau adalah seorang kaisar di sebuah kekaisaran yang terbesar dan terkuat di masanya. Jika kita saja segan terhadap seorang presiden dari negara demokrasi, terbayang betapa menakutkannya seorang kaisar dari sistem monarki. Sebagai seorang kaisar, celaan orang lain harusnya menjadi masalah sepele. Toh dia bisa saja dengan mudah memerintahkan memisahkan kepala para kritikusnya dari tubuh mereka. Namun, Marcus Aurelius bisa mencapai kebijaksanaan seperti di atas mengenai perlakuan manusia. Kalau orang jahat menjahatin orang lain, ya wajar dong. Jika kita kembali ke dikotomi kendali, maka orang-orang yang menyebalkan ada di luar kontrol kita. Kita tidak bisa mengendalikan perilaku orang lain tetapi kita sepenuhnya bisa menentukan apakah kita akan terganggu atau tidak oleh perilaku orang lain. Perilaku orang lain masuk dalam kategori indifferent, yang artinya tidak punya pengaruh kepada kebahagiaan kita. Yang artinya, aneh kalau kita terganggu oleh kelakuan menyebalkan orang lain, ketika sesungguhnya mereka seharusnya tidak punya pengaruh apa-apa pada kita. Filosofi teras mengajarkan kita untuk tidak memberikan kuasa kepada orang lain untuk mengganggumu. Artinya, Kuasa itu sudah ada di tangan kita. Perasaan terganggu oleh perilaku orang lain sepenuhnya terserah kita, dan kitalah yang menentukan mau memberi power itu ke orang lain atau tidak. Orang lain tidak bisa membuat kita merasa terganggu jika kita tidak memberikan izin. Teman sekolah mengolok-olok kita, kolega di kantor memiliki kebiasaan menyebalkan, atau bahkan orang tua kita sendiri rasanya sering memperlakukan kita tidak seperti yang kita harapkan. Jika kita terganggu oleh itu semua, Stoisisme mengingatkan bahwa kitalah yang mengizinkannya. Terkadang, orang lain bisa menjengkelkan kita bukan karena apa yang mereka lakukan, tetapi karena apa yang tidak mereka lakukan. Misalnya, orang-orang yang tak tahu berterima kasih. Stoisisme mengajarkan agar kita jangan bete jika kebaikan atau keramahan kita tidak dibalas. Contoh, saat kita tersenyum pada orang lain dengan maksud ramah, tetapi orang tersebut melengos saja. Kesel gak? Sebelum saya belajar Stoisisme, saya akan kesal sekali kalau sudah bersikap ramah pada orang lain, terus dikacangin begitu. Atau, saya sudah berbuat hal yang memikirkan orang lain, considerate, tapi tidak dianggap. Misalnya, saya membuka pintu gedung dan menahankan pintu untuk orang yang di belakang saya, tetapi orang yang di belakang saya boro-boro bilang terima kasih, menengok saja tidak, melengos saja seolah-olah sudah pekerjaan saya menahankan pintu untuknya. Setelah menerapkan filosofi teras, saya tidak perlu lagi merasa kesal. Sekali lagi, prinsip dikotomi kendali menjadi panduan saya. Saya tidak bisa mengendalikan respons orang. Bersikap baik kepada orang lain adalah pilihan dan di bawah kendali saya, tetapi respons orang lain tidak di bawah kendali saya, dan betapa bodohnya jika saya mengharapkan orang lain harus memberi respons yang sesuai. Saya sudah harus cukup bahagia bahwa saya telah bertindak memedulikan orang lain. Tidak lebih dari itu. Kamu salah jika kamu melakukan kebaikan pada orang dan berharap dibalas, dan tidak melihat perbuatan baik itu sendiri sudah menjadi upahmu. Apa yang kamu harapkan dari membantu seseorang? Tidakkah cukup bahwa kamu sudah melakukan yang dituntut alam, natur? Kamu ingin diupah juga? Itu bagaikan mata menuntut imbalan karena sudah melihat, atau kaki meminta imbalan karena sudah melangkah. Memang sudah itu rancangan mereka? Begitu juga kita manusia diciptakan untuk membantu sesama. Dan ketika kita membantu sesama, kita melakukan apa yang sudah dirancang untuk kita. Kita melakukan fungsi kita. Marcus Aurelius, Meditations. Butuh dua pihak untuk merasa terhina. Ingat, untuk bisa benar-benar menyakitimu, tidak cukup dengan hinaan saja. Kamu harus percaya bahwa kamu sedang disakiti. Jika seseorang sukses membuat kamu terprovokasi, Sadarilah bahwa pikiranmu pun turut berperan dalam provokasi ini. Itulah pentingnya untuk kita tidak memberi respons secara impulsif. Berikan waktu sebelum bereaksi, maka akan lebih mudah bagi kamu memegang kendali atas dirimu sendiri. Epictetus, enchiridian Ini adalah human insight yang brilian dari para filsuf Stoa, Untuk bisa sungguh terjadi, penghinaan harus ada yang merasa terhina. Sebuah penghinaan sesungguhnya tidak bernilai sampai objeknya merasa bahwa ia disakiti. Saat ini terjadi, maka penghinaan itu sukses. Namun, jika sang objek tidak merasa terhina, maka hinaan itu sesungguhnya sebuah serangan yang tumpul dan tidak berarti. Jika ada seseorang yang dihina dan merasa terhina, maka Epictetus akan menyalahkan si terhina, salah lo sendiri kalau tersinggung. Ini konsisten dengan yang telah kita bahas sebelumnya tentang mengendalikan persepsi kita sendiri. Menghina ada di bawah kendali orang lain, merasa terhina ada di bawah kendali kita. Bahwa celahan dan hinaan tidak pernah benar-benar bisa melukai objeknya, kecuali diizinkan, bisa diilustrasikan dengan contoh berikut. Suatu hari, kamu berdiri menghadap sebuah lukisan masterpiece karya seniman besar Indonesia Afandi. Coba kamu berteriak-teriak, menghina-hina lukisan itu. Lukisan sampah, apa bagusnya kamu? Anak kecil juga bisa hanya coret-coret gak keruan seperti kamu. Apakah lukisan itu menjadi lebih buruk, kehilangan keagungannya hanya karena hujatan kita? Apakah lukisan tersebut menjadi turun derajat dari status mahakarya hanya karena celaan satu orang? Ditambah lagi, lukisan ini hanya sebuah benda mati. Tidakkah kita jauh lebih bernilai dan bisa lebih berpikir daripada sebuah lukisan? Kamu tidak bisa dihina orang lain, kecuali kamu sendiri yang pertama-pertama menghina dirimu sendiri. Epictetus, Enchiridien. Tidakkah ini tepat menggambarkan keadaan di media sosial saat ini? Di media sosial, ada begitu banyak pihak yang sengaja menciptakan kemarahan dan emosi dengan hanya bermodalkan jempol. Entah itu meninggalkan komen-komen yang menyulut kemarahan di postingan kita atau sengaja memancing debat kusir. Sayangnya... Ada begitu banyak juga orang yang terprovokasi oleh ulah para provokator di media sosial, yang konyolnya lagi sering datang dari akun-akun anonim. Banyak yang terprovokasi, marah-marah, dan saling perang membalas hinaan antar pihak yang berbeda, yang saat ini seringkali disebabkan oleh politik. Jika Epictetus hidup saat ini, dia justru akan menegur mereka yang terprovokasi, bukan mereka yang sengaja memprovokasi. Para troll di internet dan media sosial tidak akan bisa mencapai apa-apa jika lebih banyak orang lebih bisa mengendalikan pikirannya dan tidak mengecuhkan para provokator. Ambillah waktu sebelum bereaksi. Tips dari Epictetus ini juga konsisten dengan prinsip STAR, stop ting dan Assess, respon. Saat emosi mulai mendidih akibat membaca lini masa media sosial, stop. Jangan tergesa-gesa menggerakkan jempol, jangan melakukan apa-apa. Time out dulu, kemudian berpikir. Kata-kata hinaan, celaan, provokasi hanyalah kata-kata. Kata-kata tidak mengubah realitas, sama halnya dengan ketika kita maki sebuah lukisan mahakarya. Nilai lukisan tersebut tidak akan berubah. Jika saya sampai merasa tersinggung dan terpancing, maka ini sepenuhnya salah saya. Lagi pula, dengan demikian tujuan si provokator justru tercapai. Namun, jika kita tidak terpancing... Bahkan bisa menjawab dengan kepala dingin dan tidak emosional, ada hal positif yang bisa tercapai. Wawancara di akhir bab dengan Kania Irlani, seorang aktivis, akan lebih memperjelas bagian ini. The best revenge is to be unlike him who performed the injury. Marcus Aurelius, Meditations. Untuk mereka yang menghina kita dengan sengaja, bagaimanakah kita bisa membalas dendam? Marcus Aurelius, seorang kaisar, memiliki jawaban yang singkat dan jelas. Sesungguhnya balas dendam yang terbaik adalah dengan tidak berubah menjadi seperti sang pelaku. Jika kita menerima hinaan dan kemudian kita pun berubah menjadi penghina yang emosional dan dikuasai kemarahan, maka yang menang adalah kemarahan dan kebencian. Seperti di film-film zombie, jika si manusia normal digigit oleh zombie dan kemudian berubah menjadi zombie juga, maka sang zombie sudah menang. Ada orang sengaja menjelekkan atau ingin memprovokasi kita? Stand your ground tetap menjadi praktisi stoa yang memegang kendali atas persepsi dan responsnya yang baik. Maka, itu akan seperti adegan di mana zombie menggigit kita, tetapi tidak mempan. Itulah pembalasan terbaik menurut Marcus Aurelius, ketika kita tidak turun derajat menjadi sama dengan yang ingin berbuat jahat kepada kita. Sebagai obat untuk melawan ketidakramahan, kita dianugerahi keramahan. Marcus Aurelius Meditations Eh... Tidak hanya kita tidak boleh ikut berubah menjadi jahat ketika diperlakukan jahat. Markus Aurelius mengajarkan bahwa cara menghadapi orang yang judes, kasar, pemarah, tidak ramah, dan tidak sopan adalah justru dengan keramahan. Ini memang ajaran yang sulit di masyarakat yang sangat reaktif, dan rasanya tangan ini ingin menampol orang-orang menyebalkan. Namun, seperti prinsip bahwa api akan padam dengan air dan bukan dengan api lagi begitu juga ketidakramahan hanya bisa diperangi dengan kebaikan. Mengapa? Karena seringkali orang yang kasar pada kita tidak menyangka akan menerima reaksi yang ramah dan santun. Ketika mereka sudah bersiap-siap menghadapi serangan Judas balik, betapa kagetnya mereka ketika malah diperlakukan dengan baik. Lah, kok gue judes sama dia, tapi doi malah baik. Terus aku kudu pie, lagi. Bayangkan seorang kaisar mengingatkan dirinya sendiri untuk tidak membalas perilaku buruk dengan perilaku buruk juga, sebuah hal yang jarang ditemui di jajaran penguasa, rasanya. Mungkin tidak ada motivasi jahat. Sedari tadi kita membahas situasi-situasi di mana ada pihak-pihak yang sengaja hendak menyakiti, menghina, atau menyinggung kita. Akan tetapi, para filsuf stoa juga menyadari ada kemungkinan lain, yang bahkan lebih sering terjadi, yaitu banyak orang sebenarnya menyakiti kita. Tanpa sengaja. Ketika ada yang menyakitimu, Atau berkata buruk tentangmu, Ingatlah bahwa dia bertindak dan berbicara Karena mengira itu memang tugasnya. Ingatlah bahwa tidak mungkin dia mengerti sudut pandang kita, Tetapi hanya sudut pandang dia sendiri. Karenanya, jika dia melakukan kesalahan dalam menilai, Sebenarnya dialah yang dirugikan, Karena dia telah tertipu, disif. Jika seseorang menganggap kebenaran sebagai sebuah kekeliruan, Kebenaran itu sendiri tidak rugi tetapi justru dia yang tertipu yang rugi. Dengan prinsip ini, kamu bisa dengan rendah hati menanggung orang yang menghina kamu, dengan cukup berkata, itu kan menurut dia. Epictetus, Discourses. Epictetus mengingatkan adanya kemungkinan lain saat kita merasa tersinggung oleh perkataan dan tindakan orang lain, yaitu bahwa orang tersebut tidak bermaksud menyakiti kita, tetapi justru dia melakukannya untuk kebaikan menurut sudut pandang dia. Bahkan, Epictetus mengatakan orang tersebut merasakan sudah tugasnya untuk melakukan mengatakan hal tersebut. Mari kita coba gunakan contoh situasi yang paling umum di kalangan milenial Indonesia, yaitu pertanyaan paling dibenci, kapan kawin, yang kerap ditanyakan di acara-acara keluarga. Jika kita emosi, kita pasti sudah jengkel duluan di dalam hati. Dasar kurang ajar, tidak tahu etiket, tidak tahu privasi orang, tidak tahu sopan santun dan lain-lain. Akan tetapi Kalau kita mengikuti jalan pikiran Epictetus, maka si penanya, kapan nikah, mungkin sebenarnya merasa dia melakukan tugasnya, dari sudut pandang dia. Sang penanya mungkin anggota keluarga yang merasa kasihan karena, bagi dia, kamu sudah kelamaan hidup melajang, dan usia mulai mendekati kedaluarsa. Sang penanya mungkin benar-benar tulus merasa kalau kamu melajang, maka pasti hidupmu nelangsa. Juga, Sang penanya mungkin benar-benar secara tulus mengharapkan kamu untuk bahagia di dalam bahtera pernikahan. Saat kita mulai memikirkan kemungkinan ini, apakah kita masih ingin marah? Betul, mungkin perspektif dia keliru. Mungkin kita memang masih bahagia melajang. Mungkin kita memang tidak mau memaksakan asal menikah sekadar karena tekanan deadline. Namun, sang penanya tidak mungkin sepenuhnya bisa melihat perspektif kita. Dia tidak menjalani hidup kita dan tidak bisa merasakan apa yang kita rasakan. Dia bertindak dan bertutur kata mengikuti perspektif dia, pengalaman hidup dia, perasaan dia, dan menurutnya apa yang dilakukannya adalah baik. Jadi untuk apa merasa tersinggung dan marah? Epictetus pun menambahkan, jika seseorang berkata-kata bertindak berangkat dari perspektif yang keliru atau salah, sesungguhnya yang rugi adalah dia sendiri, bukan kamu. Karena dia sudah tertipu, disiv. Kembali ke contoh tadi, Jika sesungguh-sungguhnya kamu bahagia hidup melajang, Tetapi orang lain merasa kamu tidak bahagia, Maka fakta bahwa kamu sebenarnya bahagia tidak berubah dan berkurang nilainya Karena persepsi keliru itu. Bahkan, orang lain tersebutlah yang sebenarnya dirugikan, Karena gagal melihat kebenaran, trut, bahwa kamu sebenarnya merasa bahagia. Kemudian, seperti dikatakan Epictetus, Kamu cukup berpikir yaitu kan menurut dia dengan senyum manis menyadari bahwa orang lain bertindak menurut apa yang baik sesuai perspektifnya bisa membantu kita lebih tidak reaktif terhadap ujaran dan tindakan orang lain karena seberapapun menyebalkannya perilaku atau perkataan orang lain belajar memahami inten, niat, dan perspektif mereka bisa membantu kita memberi respon yang lebih baik. Ini bisa diterapkan di banyak situasi, tidak hanya soal pertanyaan, kapan kawin, tapi juga di kampus dengan dosen atau teman-teman sekelas, di kantor, dengan para kolega, di tempat umum seperti di mal, dengan orang-orang tak dikenal. Atau, bahkan dalam interaksi di media sosial. Media sosial memang memudahkan orang untuk mengomentari orang lain dan kita mungkin sering jengkel dengan komentar-komentar sotoi, sok tahu, yang kita terima. Para filsuf toa sudah mengingatkan bahwa manusia memang harus sotoi karena keterbatasan pengetahuan dan sudut pandang mereka. Kita pun tidak luput dari kesotoyan saat kita menilai hidup orang lain. Jadi, kenapa harus cepat gusar di media sosial? Mengasihani mereka yang jahat kepada kita. Apa ada orang yang jahat malah dikasihani? Bukannya harusnya dibalas yang setimpal? Stoisisme memiliki perspektif yang menarik mengenai orang jahat yang dipengaruhi Sokrates. Filosofi teras memang sangat pemaaf terhadap kesalahan orang dan ini masih berhubungan dengan di atas. Stoisismo percaya bahwa banyak orang yang berbuat jahat tidak karena berniat jahat. Sebelumnya telah kita lihat bahwa setiap orang bertindak menurut sudut pandangnya, yang bisa sangat terbatas atau keliru. Menurut filsuf Stoa, orang berbuat jahat akibat ketidaktahuannya, ignorant, dan dia tidak tahu bahwa dia tidak tahu. Atau, dia sesaat kehilangan nalar, akal sehat. Hilaf, untuk mengetahui mana yang baik dan jahat. Jika dia memiliki kebijaksanaan dan nalarnya sedang berfungsi baik, dia pasti akan memilih yang baik. Menyangkut orang, jahat, Epictetus berkata, Mengapa kamu justru tidak mengasihaninya? Sama seperti kita merasa ibah kepada mereka yang buta atau pinjang, maka kita juga harus merasa ibah kepada mereka yang nalarnya buta dan pinjang. Discourses Selama ini saya menganggap manusia hitam dan putih. Ada manusia, baik ada manusia jahat. Namun, label baik dan jahat ini mereduksi manusia lain menjadi dua kelompok saja, seolah-olah yang baik akan baik terus selamanya, begitu juga dengan yang jahat. Stoisisme memberi alternatif sudut pandang lain, yaitu perbuatan jahat bisa jadi lahir karena ketidaktahuan, ignorance, bukan karena memang diniatkan. Sama halnya seperti kita tidak mungkin marah-marah kepada anak bayi yang ingin mencolok sambungan listrik dengan jarinya dan membahayakan dirinya, karena dia tidak mengerti konsep bahaya listrik. Begitu juga dengan orang-orang yang berbuat jahat di mata kita, bagaikan si anak bayi tadi, karena mereka tidak mengerti. Seseorang menyalip antrean di depanmu, mungkin dia belum tahu soal antre, atau, kalau sudah tahu pun, mungkin dia tidak tahu perilaku tersebut menyakiti perasaan orang lain. Ada yang bergosip jahat di belakangmu? Mungkin dia tidak tahu bahwa itu tercela. Ada yang bersikap tidak ramah kepadamu di kantor? Mungkin dia tidak tahu soal etiket di kantor. Ada orang yang memakimumu? Mungkin dia sedang dikuasai emosi sesaat sehingga tidak tahu kalau itu jahat. Saya yakin masih ada orang yang berbuat jahat dan sangat sadar mengetahui itu jahat. Namun, orang-orang seperti ini rasanya sangat sedikit jumlahnya. Jika kita renungkan orang-orang yang pernah menyakiti kita dalam hidup dan kita mau mencoba benar-benar berpikir objektif dan empati, maka kita akan menemukan bahwa sebagian besar dari mereka tidak benar-benar berniat menjahati orang lain. Bahkan, mereka yang kita yakini memang berniat menjahati kita pun mungkin terdorong oleh rasa ketakutan mereka yang bisa jadi tidak beralasan. Frederick Douglass adalah seorang kulit hitam yang hidup di Amerika Serikat pada abad ke-19 di mana praktik perbudakan dan ketidakadilan terhadap kaum kulit hitam masih terjadi. Ia adalah seorang mantan budak yang melarikan diri, kemudian menjadi aktivis pejuang penghapusan perbudakan. Ia dianggap sebagai tokoh kulit hitam paling berpengaruh di masanya. Pada suatu saat, Douglas, yang melakukan perjalanan dengan angkutan umum, dipaksa untuk duduk di gerbong bagasi karena warna kulitnya. Padahal, beliau membayar tiket sama dengan yang lain. Beberapa orang kulit putih yang mengenalnya dan simpati pada perjuangannya kemudian menghampirinya di gerbong bagasi untuk menghiburnya. Salah satu dari mereka berkata, Saya turut menyesal Tuan Douglas bahwa Anda sudah direndahkan seperti ini. Mendengar ini, Frederick Douglas menjawab, Mereka tidak bisa merendahkan seorang Frederick Douglas. Tidak ada seorang pun yang bisa merendahkan jiwa di dalam diri saya. Sesungguhnya bukan sayalah yang direndahkan dengan kejadian ini. Tetapi justru mereka yang melakukan ini pada saya. Kisah ini sungguh mengagumkan dan sangat menggambarkan filosofi teras, menyangkut kemampuan kita untuk mengendalikan interpretasi atas perlakuan orang lain terhadap kita. Rasanya, sebagian besar dari kita akan merasa marah luar biasa jika diperlakukan secara diskriminatif oleh orang lain, apalagi sampai dilihat oleh orang lain. Akan tetapi, Frederick Douglass menunjukkan bahwa merasa direndahkan adalah subjektif. Kata-kata beliau tepat menohok bahwa tidak ada seorang pun yang bisa merendahkan jiwa seseorang. Seperti Epictetus yang mengajarkan kita untuk mengasihani orang yang jahat kepada kita, Douglas pun menunjukkan bahwa mereka yang rasis justru merendahkan diri mereka sendiri. Dengan bersifat diskriminatif dan menzalimi orang yang berbeda, justru merekalah yang turun kelas, lebih rendah daripada yang terzalimi dalam hal ini Frederick Douglas. Saat kita berulang kali sudah mulai merasa akan terprovokasi karena perlakuan jahat atau tidak adil dari orang lain, ingatlah kata-kata Frederick Douglass di atas. Tidak ada seorangpun yang bisa merendahkan jiwa orang lain, dan, mungkin, mereka yang berlaku jahat kepada kitalah yang patut dikasihani. Lanjut part 10.